Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. kali ini saya akan membahas tentang ikhlas ini ada request juga dari saudara-saudara kita tapi sebelum itu kita ngopi dulu ngopi ngobrol perihal Islam hmm. hidup ini harus dinikmati Bukan dipikirkan Kalau kita ingin merasakan nikmat dalam kehidupan Dinikmati Karena ikhlas adalah rasa Nikmat adalah rasa Syukur adalah rasa Katanya bersyukur tapi mengeluh Itu tidak bersyukur Ikhlas adalah Menerima apa yang terjadi Dan melepas Dengan tidak memikirkannya lagi Seperti apa ikhlas? Mungkin banyak orang yang masih meraba-raba Ikhlas itu seperti apa sih? Sebetulnya gambaran yang ingin saya ceritakan Sedikit ada jorok dan nyeleneh Tapi ya mirip-mirip seperti itulah Sebetulnya ikhlas itu seperti modal dikali mohon eh mohon mudah bahasa eh, Indonesia siapa berak berak di kali ah kalau kenapa saya uh, kayak gitulah mirip-mirip itu bukan berarti gitu cuman seperti berak di kali kalau kita berak kan di kali keluarin kotorin ngeluarin kotoran ngeluarin apa yang ada di dalam diri kita dilepas sudah dipikirkan enggak nantinya beraknya kemana larinya manfaat ga ya nanti berak kayak ya udah nggak usah dipikirin lagi lepas begitu dibuang lepas udah nggak dipikirkan lagi yang nah, biasanya orang ketika ngasih saudaraku jaka apapun juga ketika ngasih misalnya ke rumah, ke apa ke masjid atau apa ya mudah-mudahan nanti bermanfaat ya untuk masjid untuk ini terus ketika ngasih lo jangan ya si itu mah si itu mah begini orangnya gini enggak ya, jadi ya lah Nggak, nggak ikhlas kalau kita ngasih sesuatu Tapi kita masih memikirkan manfaat dan tidaknya Yang namanya ngasih, udah ngasih aja Pas plos Kayak berak dikali Begitu kita buang, udah Nggak dipikirkan lagi Bahkan nggak pernah ditengok lagi Kemana larinya itu Nah, harus seperti itu Ikhlas ini adalah Melepas sesuatu Dengan tidak memikirkan manfaat dan tidaknya apa yang kita beri udah diberikan saja dengan ikhlas. Ini ada sebuah kisah asli ini kisah nyata. Ada seorang yang kaya ibu-ibu eh, suaminya udah meninggal dia mungkin serang diri anggota parlemen tak apa di Malaysia ceritanya. Ini dia orang kaya nih ibu ini. Terus tiba-tiba dia karena udah namanya udah tua kelelahan capek dia butuh pembantu dicarilah pembantu ternyata Nah, ada dia dapat dari apa? Dari departemen e, tenaga kerja ada pembantu-pembantu dari Indonesia. Murah 2 juta sebulan. Untuk ringnya kan mungkin murah lah untuk 2 juta rupiah sebulan akhirnya didatangkanlah ke Malaysia dengan biaya. Nah, ketika ke Malaysia pembantunya perempuan. Sepertinya usianya sekitar usia 22 24 lah, 23 24. Nah, baru seminggu kerja diliatnya diperhatikan sama si ibu ini yang ngajikannya ini, kok oh, kenapa pembantunya itu yang perempuan sering ke mas, eh, sering, sering ke kamar mandi bentar-bentar kamar mandi diperhatiin sampai diintip ternyata di kamar mandi dia ngeluarin eh, air susu dari tetanya dan nanya kamu kenapa deh? Oh ini bu katanya e, saya harus ngeluarin karena gatal lah memang kenapa? Saya baru melahirkan di kampung katanya Di sana, di Jawa Barat sana katanya Terus kamu kesini? Ya saya kesini karena terpaksa karena di kampung banyak utang, gak punya uang katanya Suami gak kerja katanya Terus saya juga punya anak Punya ibu, orang tua juga gak kerja katanya Tanggung biaya akhirnya saya terpaksa ke sini Untuk membiayai hidup mereka semua Si ibu merasa terenyuh masih nah, ibu ini Seminggu sebelumnya sudah dipones ke dokter Dia hidupnya gak akan lama karena dia ada kanker otak Kanker di dalam otaknya dan e, itu tidak akan lama Maka si ibu berpikir Ah hidup saya tidak akan lama Untuk apa saya menyimpan uang banyak Ini orang kasihan katanya dia baru dia si ibu ini kan berpikir Majikan ini, ini anak kasihan banget gitu dia baru punya anak, baru ba punya bayi, tapi terpaksa harus ditinggalkan bayinya itu demi untuk menapkahi keluarganya. Walaupun hanya gaji 2 juta sebulan. ini salah, si ibu langsung manggil. Udah, sekarang ngobrol dengan ibu. Kata si ibunya. Kamu kan sebulan di sini gaji 2 juta. Terus, kamu eh, terikat kontrak dengan ibu, selama 2 tahun. 2 juta x 2 tahun berarti 48 juta. Nah, sekarang ibu memberi kebijakan walaupun kamu baru kerja se se seminggu katanya. Ibu akan kasih uang 42 juta, 48 juta. Kamu udah pulang, kamu e, yang terserah uang kamu itu yang 48 juta mau kamu pakai modal untuk warung mau pakai modal berusaha tapi sebaiknya jangan dulu dipakai untuk rumah dan poya-poya sebaiknya pakai usaha dan dipakai modal. nanti setelah dua tahun anak kamu udah besar kamu boleh kerja lagi di sini ataupun nggak usah juga nggak apa-apa. ibu ikhlas kok katanya. saya kasihan anak kamu itu butuh susu butuh asi. kalau kamu kerja di sini terus eh, anak kamu minumnya apa katanya? cuma minum ini bu katanya. cuman minum air Tajin katanya air beras, ya udah kasihan katanya udah, kamu pulang lagi kini saja. Ini uang 48 an kasih, begitu senangnya si pembantu itu, loh sampai nangis sampai memeluk si ibunya. Terima kasih bu, katanya saya nggak mengira akan begini, tapi saya belum kerja apa-apa ya nggak masalah. Kasihan, yang penting kamu pulang, anak kamu yang kamu harus perhatikan, itu lebih penting. Karena ibu juga merasa. Uh, hidup ini juga gak berguna Karena punya anak yang udah meninggal katanya. Terus saya simpen Harta juga gak percuma udahlah kamu bawa aja Ibu gak memikirkan tentang manfaatnya Nah akhirnya Si pembantu pula ke Indonesia Dan Akhirnya dipakai untuk modal warung Dan bisa menghidupi Sementara sebulan kemudian kan Dia udah diponis Gak akan lama hidupnya lagi Karena udah terkena kanker otak dia berobat lagi ke dokter berobat rutin, berobat jalan ketika berobat ke dokter diseken sama dokter sama ronsen dokter kaget wah ini ibu selama ini berobat kemana? Lah, berobat, gak pernah berobat nah ini saya seken, saya, saya periksa semua sekarang organ organ vital ibu sehat, sekarang bahkan kanker yang ada di otak ibu, hilang wah nggak ngasa sih kata dokter ibunya iya kata dokter dia juga aneh ini kenapa nggak ada hilang katanya nggak ada diperiksa di ini detak jantung juga sehat lagi loh nggak saya nggak pernah berobat apa apa katanya nggak pernah kemana-mana juga katanya cuma di rumah aja dokter pun heran aneh gitu dan sibuk si ya udah berlalu begitu saja pulang dari dokter itu pulang ke rumahnya Pas sampai di rumah, beres saya berobat apa ya berobat kemana gitu. Saya nggak pernah berobat tapi dokter itu menyatakan sebulan yang lalu saya terkena kanker otak. Udah jelas di scan juga ada. Tapi kenapa ketika berobat lagi sekarang menyatakan sudah hilang tuh? Baru disibuk setelah lama dipikirin, oh iya. Mari saya mau memberikan begitu saja wan, tapi saya nggak memikirkan itu memanfaat atau tidaknya. Nah, Di sanalah. Di sanalah kita harus tahu bahwa ternyata apapun sakit kita ketika kita memiliki suatu keilhasan yang enggak pernah dipikirkan apapun, itu akan menyembuhkan segala penyakit apapun yang kita derita. Bahkan menurut saya, kanker itu bukan penyakit fisik. Tapi kanker itu adalah penyakit psikis. Mungkin saja kita ada memiliki sesuatu atau apa sehingga dia menjelma menjadi kanker. Kanker itu kan dari darah, aliran darah Dan kanker itu seperti penom Ada hitam gitu menempel Ya bisa di otak, bisa di jantung, bisa di apapun Dan kedokteran setuju Bahwa kanker bukan penyakit fisik Tapi lebih kepada psikologis Dan hampir 90% penyakit yang diderita oleh manusia Sebetulnya bukan dari fisik Tapi dari mental dan ketika seseorang itu mampu melakukan apa yang disebut ikhlas maka semua penyakitnya akan hilang serta mata begitu saja itu suatu kajian ini kisah nyata ini kisah nyata artinya bahwa apa yang kita derita sebetulnya bukan dari luar tapi dalam pikiran kita sendiri yang bikin penyakit itu pikiran hati dan nafsu dan ketika kita melakukan sesuatu apa yang disebut ikhlas yang terkadang Yusuf islah itu tidak diucapkan, tidak dikata-katakan, bahkan kita udah lupa. Seperti cerita si ibu ini, bahkan si ibu juga udah lupa nggak memikirkan. Ini seperti berak dikali, kita udah nggak memikirkan lagi. Tapi kalau gue, saya ilhas ngasih ini kepada masih dikatain, nggak lah, ilhas namanya. Saya ilhas kok memaafkan kamu. Nah kalau masih dikatain itu nggak ilhas namanya ilas itu memberi sesuatu dengan rasa empati kita atau rasa merasa kita memiliki merasa kita merasakan orang lain ini yang disebut pintar merasa ilas itu harus dari pintar merasa bukan merasa pintar tapi pintar merasa kalau pintar merasa dari rasa tapi kalau merasa pintar dari pikiran dan semua penyakit itu datang dari merasa pintar Merasa hebat dari pikiran Sebenarnya semua penyakit psikologis Tapi ketika dia menunjukkan Pintar merasa Ikhlas memberi, ikhlas menerima Ikhlas melepas sesuatu Tanpa dipikirkan lagi Disanalah keajaiban Datang Karena mujijat itu tidak pernah berhenti Dan karena Allahnya masih ada Mujijat itu tetap ada Bagi mereka yang iman Dengan rasa Bukan dengan akal Iman dengan perasa. Semoga cerita tentang bilas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih bagi mereka yang terus mendukung channel saya. Dan tetap di channel ini. Nanti karena saya akan terus melanjutkan dengan kisah-kisah bijak lainnya. Yang semoga bermanfaat untuk inspirasi kita semua. Terima kasih.